bisnis ada sebuah cerita sederhana yang cukup mengharukan ketika saya baca ya, katanya ada seorang ayah ya, dari sebuah keluarga yang sangat sederhana ayah, ibu, anaknya tiga dan karena hari itu sedang merayakan pesta, maka sang ayah memesan seekor ayam goreng terus seekor penuh ayam goreng dan ketika sedang memakan semua saling memakan, sang ayah memakan kepala ayam ya, ketika dia memakan kepala ayam, sambil makan, sambil ngobrol lalu sang anak tanya Pati kok sukanya makan kepala ayam sih Padahal itu yang paling tidak enak Dan kita tidak suka, kalau saya sukanya dada. Kalau si anak yang lain bilang saya sukanya paha ayam, ya, istrinya bilang saya suka sayap gitu ya. Dan sang ayah diam saja ketika sang anak mendesak, "Pah, aku tanya, apakah enak sih kepala ayam itu?" Dan sang ayah mengatakan bahwa sebenarnya kepala ayam juga tidak terlalu enak, tetapi karena kalian suka makan sayapnya, suka makan dadanya, suka makan pahanya, maka biarlah aku yang memakan Makanan yang kalian tidak mau dan aku makan kepala ayamnya yang memang kalian semua tidak menginginkannya. Mitra bisnis cerita yang sederhana ini kadang-kadang mengingatkan kita bahwa orang-orang yang benar-benar mencintai kita kadang-kadang tidak mengatakan mengapa dia melakukan itu. Karena pada dasarnya mungkin yang ada di hati mereka hanyalah kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab. Itulah bisnis, saya Tanah Pisanto Soal dengan Bisnis Wisdom Sukses selalu